bagi umatku alhamdulillah rubbana wa bihi allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa ala sayyidina muhammadin wa rasuluhu ta'ala semoga jemaah dan pengunjung makam keluarga Rasul alamin saat jumpa Dimulakan belakang Allah Subhanahu Wataala, saya pertama-tama mengucapkan bersyukur dan berbahagia sekali Bisa sini, di sini untuk kedua kalinya. Mas Bubi beberapa kali minta jadwal ke saya, tapi tidak bisa. Tapi saya maksa Mas Bubi harus ada Mas yang saya bisa. Saya merasa bahwa daos di kalangan pekerja atau kalangan menengah Indonesia ini merupakan daos yang strategis, karena menurut banyak kajian sosiolog.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 Saya menulis artikel ini di grup Facebook saya, Zid Club. Bapak Ibu sekalian jamah yang aktif di Facebook bisa search Zid Club. Nanti saya banyak nulis setiap hari di sana. Jadi gini Bapak jamah sekalian. Bapak Ibu jamah sekalian. Kita dulu paham ada yang namanya telepon, fix line, telkom. 021 sekian-sekian-sekian-sekian. Kalimantan Timur tempat lahir saya Balikpapan 0542 sekian-sekian-sekian-sekian.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 Belum lagi kalau kualitasnya jelek. Belum lagi ke sawahnya juga di mana? Kita repot. Maka dari itu kita mau bayar lebih mahal kita beli di swalayan. Jadi sebetulnya uang yang kita bayarkan lebih mahal di swalayan jamaah sekalian, itu tidak pernah membeli beras. Kita sedang membeli lebih praktis, lebih mudah karena bersih, lebih pek, lebih terpek dan seterusnya. Jadi kalau misalnya harga beras itu 10.000, mungkin ribu sampai 6.500 itu kita membayar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 Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian, ini saya kampanyekan di dunia kerja Tidak boleh kita mengatakan, gak apa-apa KPI kita gak nyampe asal sholat berjamaah di masjid tepat waktu Gak boleh menurut saya Itu Itu merusak dan mendatangkan fitnah bagi umat Islam Saya jualan baju muslim gak boleh mengatakan, gak apa-apa kita jual baju robek-robek dikit Asalkan ini uangnya ke kaum muslimin, gak boleh Bapak Ibu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 Konsep nilai, report. Semoga ini jadi muasabah kita semua. Semoga jamaah sekalian adalah sosok, sosok yang memiliki value, amin. Ya. Di perusahaannya karirnya baik, perusahaan juga berbahagia bekerja bersama kita, amin. Insya Allah kita adalah orang-orang yang berdampak. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.